Atuh wa barakatu Innal hamdalillah nahmaduhu min min wa ilaha illallah muhammadan abduhu Nabi ba'dah Alhamdulillah telah hadir di antara kita Ibu Ustazah Fauzia ya Faizah Ali, maaf. Ibu Ustazah Faizah Ali yang tadi sekiranya akan mengisi kajian siang, namun karena uh, tertunda pesawatnya, jadi baru datang sekarang, Alhamdulillah. Uh, jadi pengajian ini akan dimoderatori oleh uh, Mbak Neng Yanti. Untuk mempersikat waktu mungkin saya persilakan pada moderator. Pak Bapak-Bapak, mohon tenang Bapak-Bapak. bapak kalau mau makan di luar ya, mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ala ba'd. Puji syukur Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Ustadzah Faizah Ali dari Jakarta. Kami juga dari atas nama Dalat Antikir Merben dan PCINUNZ UNZ, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas di-cancelnya acara tadi siang. Mudah-mudahan keadaan kesempatan ini bisa mengganti Uh, apa yang seharusnya disampaikan tadi so, langsung saja saya perkenalkan Ibu Ustazah uh, kita kali ini adalah Ibu Dr. Faiza Ali Cibro Malisi uh, asli dari Jakarta beliau menyelesaikan pendidikannya dari sejak S1 hingga S3 di Al-Azhar, Kairo Mesir dengan spesialisasi bidang uh, tafsir, hadis, dan ulumul quran Saat ini beliau tercatat sebagai Wakil Dekan 3 di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Juga staf pengajar Di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Jakarta Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Dan LPPOM Dan berbagai aktivitas lainnya Sangat aktif Di berbagai kegiatan akademik maupun keagamaan Topik kita kali ini adalah Tazkiah nafs Atau Pensucian Diri Barangkali ini topiknya sangat tepat Dengan keberayaan kita di bulan suci Ramadan ini langsung saja saya persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan uh, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin <Sangat> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hajarni haza wa ma kunna lina hadian lilla laula muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ibu-ibu bapak-bapak anggota jamaah masjid wasta di Melbourne yang dirahmati Allah insyaallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa jumpa dan bersilaturahmi di masjid yang sederhana namun cukup membawa kesejukan ini terutama kesejukan di hati kita. Saya mohon maaf tadi tidak bisa memenuhi janji yang seharusnya jam satu, tapi karena pesawatnya delay dari 7.25 sampai jam 12 lewat, akhirnya jam 2 lewat juga baru sampai di sini. Ada kerusakan pesawat sehingga pesawatnya diganti. Alhamdulillah selamat dan berhasil berjumpa dengan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita Akan dapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dikatakan tadi Tema kita memang adalah Bagaimana puasa bisa menjadi tazkiyatun nafs Atau pensucian diri kita Kalau kita telah ah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun Hai orang-orang yang beriman, khitan puasa ditujukan kepada orang beriman karena hanya orang beriman yang melakukan puasa. Bukan puasa seperti yang dilakukan orang di era modern ini itu puasa untuk kesehatan, puasa untuk mengurangi berat tubuh puasa untuk pengobatan, bahkan ada puasa untuk memperkebal ilmu gitu kan? tapi Islam berlakukan puasa adalah dengan tujuan la'alakum tatta'kun mudah-mudahan puasa menjadikan kamu semua orang-orang yang bertakwa jadi, kalau dari sisi zahir Dari sisi simbol, puasa memang menahan diri dari lapar, haus, berhubungan, dan sebagainya. Tetapi dari sisi lain, puasa juga substansinya adalah menahan diri dari segala hal yang terkait dengan ruhani kita. Karena puasa dimulai dengan niat lillahi ta'ala. mengaitkan niat lillahi ta'ala dengan puasa kita otomatis sudah menarik puasa kita ke dalam satu ibadah atau ketauhidan yaitu ingin mendapatkan keradoan Allah subhanahu wa ta'ala puasa dikatakan bisa menjadi sarana untuk membuat kita bertakwa karena puasa itu tidak ada yang bisa menilai benar atau Tidaknya puasa kita, kecuali diri kita dan Allah ta'ala Mungkin di depan orang kita bisa berpuasa. Di depan anak kita, kita berpuasa. Ketika tidak ada orang, kita mungkin bisa makan, pesan pizza, ya kan? Dan sebagainya. Itu makanya puasa adalah cara Allah membentuk kejujuran dalam diri kita. Kejujuran inilah yang kelak akan menjaga kita dari segala kemudaratan. Sebab orang jujur akan mendapatkan kebaikan. Orang mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan surga. Orang yang jujur, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Itu makanya kejujuran ini nomor satu dalam soal ibadah puasa. Saya katakan tadi, puasa hanya Allah yang tahu. Maka Allah mengatakan, Semua amal ibadah Ibnu Adam Untuk dirinya Kecuali puasa Puasa aku yang akan Memberi pahalanya Dengan demikian Puasa Yang dibentuk oleh kejujuran diri Akan menjadi Tameng keselamatan sehingga puasa Dikatakan juna Asyamu juna Puasa itu tameng Ini dari satu sisi Dengan adanya tameng ini Mungkin bisa kita serupakan Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kalau musuh ditahan dengan tameng Tapi kerohanian kita ditahan dengan Ketakwaan Dan kejujuran ya? Nah, Ketakwaan kejujuran ini Yang akan menjadikan kita merasa Bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Taala. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat Allah Yakin, dalam hal disikatakan Jika kamu tidak bisa melihat Allah Allah akan melihat kamu Dari Kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita ini Maaf, kakinya lagi sakit Jadi nggak konsentrasi maaf, Aduh, udah setengah sepuluh nah, Terima kasih sekali, nah bisa tenang ya Alhamdulillah Nah Tadi sampai mana ibu-ibu? Asyamu juna Puasa adalah tameng Tameng dalam diri kita adalah rasa diawasi Rasa diawasi adalah menimbulkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita Kalau di era modern dikatakan cerdas spiritual Itu orang yang selalu meyakini keberadaan Allah Yang mengawasi dirinya Di sisi lain puasa adalah cara Allah untuk menjaga menundukkan hawa nafsu kita. Kalau misalnya awak kita digoda oleh setan, ketakwaan bisa mencegah karena uh, setan itu memang Allah katakan musuh bebuyutan kita. Paham Ibu artinya musuh bebuyutan? Musuh utama, ya kan? Allah mengatakan innasyaitana na'du wallakum Tak setan itu musuhmu. Jangan pernah berteman dengan setan. Jadikan dia musuhmu. Karena apa? Setan punya kelebihan dari manusia. Kalau musuhnya manusia kelihatan, tapi kalau setan dia nggak kelihatan. Ennahu yarakumhu awakobilu Setan dengan segala kobilahnya melihat kita. tapi kita nggak bisa melihat dia ya jelas saja kita perang dengan sesuatu yang nggak kelihatan kita tentu kalah ya kan uh -uh. nah orang yang bertakwa kalau menghadapi syaitan mudah, karena dalam agama kita diajarkan sering-sering membaca A'udzubillah minash syaitanir Di samping itu ada ayat yang mengatakan innaladzi natakaw idha ta'ifum minash syaitani tadakkarum Fa innahum Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang sudah membentuk ketakwaan ya diantaranya salah satu dengan puasa, kalau digoda setan, dia diperingatkan tazakkar, dia ingat enggak kebablasan. Fa Dia melihat kesalahannya. Makanya kalau orang yang mudah menerima nasihat, berarti orang yang sudah punya ketakwaan. Banyak orang yang punya kesalahan, tapi ketika ditegur bukan berterima kasih, malahan lebih marah. Nah, ini belum dianggap orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ketika ditegur, tadhakkaru, dia ingat tuh oh, saya salah. Fa idzahum mubsirun, terlihatlah semua kesalahannya, dia bertobat. Nah, sekarang kalau hawa nafsu kita bagaimana? Hawa nafsu semuanya diberikan Allah kepada kita, tapi tidak semua hawa nafsu memang itu negatif. Hawa nafsu lah yang membuat kita Mau eksis di dunia ini Dengan hawa nafsu kita mau Mengembangkan keturunan, menikah Berusaha, menuntut ilmu Sampai ke Australia, ya kan Meninggalkan tanah air Meninggalkan rambutan yang enak, bulan puasa Kolak, dan ya kan ah, Ini adalah juga cara kita Mengembangkan Menahan hawa nafsu kita Jadi hawa nafsu yang kita miliki Itu bukan di Hapus dihilangkan, tetapi ditundukkan. Ya, dulu pada masa Rasul, Sahabat ada yang ingin puasa terus, ya, nggak mau menikah, nggak mau apa, karena ingin mendekatkan diri. Rasul bilang tidak, nggak boleh puasa terus, kecuali bulan Ramadan kecuali puasa. Dan saya aja puasa dan saya berbuka. Ada lagi yang bilang saya nggak mau menikah, kalau menikah itu melupakan dari Allah. Kata Rasul tidak. Menikahlah, bahkan menikah dikatakan oleh Rasul Sunnatul Sunnatur Rasul. Ya. A -a, maka orang harus menikah. Ya. A -a. Nah, di antara cara menahan hawa nafsu adalah puasa. Itu makanya puasa harus diajarkan dari anak kecil. Tadi kita katakan la'an lakum tatakum, mudah-mudahan. belum otomatis menjadi takwa karena memang takwa dibentuk secara berproses. Anak kecil umur 6 tahun ya puasanya sampai zuhur, 7 tahun sampai asar, 8 tahun harus full ya kan? Itu adalah cara menahan diri. Kalau Ibu baca buku karyanya GRI Ginganjar Ginanjar itu juga katanya pernah dilakukan satu penelitian di Glasgow sana terhadap 10 orang anak dikasih marshmallow, apa itu agar-agar, ya, guru mengatakan, ini agar-agar, saya keluar dulu sejam, siapa yang makan nanti, sesudah saya datang, dapat hadiah dua, kalau yang makan ketika saya tinggal, itu berarti dapat satu, dia lihat balik ada separuh makan, ada separuh tidak, ya kan, ternyata yang tidak ini, dicek lagi setelah delapan tahun, ternyata orang-orang yang sukses, yang lima tidak sukses, Inilah kunci dari kebersihan adalah menjaga hawa nafsu. Menjaga hawa nafsu termasuk adalah mensucikan diri. Sebab bahwa nafsu meliputi semua aspek kehidupan. Ya kan? Dalam puasa, hawa nafsunya apa? Selain makan minum berhubungan, jangan mengatakan kata-kata kotor, -kata jangan mencela orang, jangan berdebat. Bahkan kalau dicaci. Cukup mengatakan, ini so, saya berpuasa. Saya berpuasa. Bahkan kalau mau dibunuh pun bilang, saya berpuasa. Saya sedang berpuasa. Apa di balik hadis ini? Itu perintah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu marah. Itu yang paling nomor satu. Ya, jarang di antara kita perempuan yang bisa menahan hawa nafsu marah. Apalagi kepada anak-anak. Karena anak-anak kita merasa milik kita, ya enggak? anak-anak bukan milik kita. Kita kalau marah enaknya sama anak ya. Kalau sama orang takut kan, nah, suami takut. Tapi kalau sama anak, ah ini marah itu bisa membatalkan puasa. Mencela orang tidak boleh, mencaci orang tidak boleh, berdebat tidak boleh. Nah, ini berarti apa? Latihan bagi diri kita, mensucikan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Jadi kalau kita puasa, bisa menahan syahwat badan, tadi, tapi tidak bisa menahan awal nafsu yang bersifat rohani, maka puasa kita nggak ada gunanya. Rasul mengatakan, berapa banyak orang berpuasa? Tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya? A -a, maka orang yang berpuasa, imanan wahtiza, ufiro lahumata qaddamamin zambih. orang yang berpuasa karena betul-betul yakin bahwa dia mengharapkan keridaan Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa sebelumnya ya. Jadi puasa adalah wasilah untuk mensucikan diri. Jadi bulan Ramadan itu bisa kita katakan madrasah moral, ya kan? kalau Al-Qur'an adalah yang kita selalu dengar dalam salat dibacakan ya, mulai dari Jus-jus yang lain sampai jus amma itu adalah hidayah maka penerapan hidayahnya itu pembelajarannya adalah bulan puasa penerapan secara berkelanjutan adalah 11 bulan berikutnya sampai tiba kembali bulan puasa nah orang-orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya itu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kalau kita baca surat an Naziat ah, wa amma mantor Wahsarahalhayat abdunya ba'inal jahimahyal makwal orang-orang yang selalu meranggar perintah Allah, togoh melampaui batas. Siapa itu yang dikutuk Allah di dalam Al-Quran? Yaitu, yaitu Fir'aun. Kenapa? Karena dia mengatakan anarabukumul Kesombongannya telah membuat dia merasa atau siapa lagi siapa lagi di surat Tekra Abu Jahal kalal sesungguhnya manusia kalau sudah merasa cukup segalanya pasti dia mau melampaui batas seperti Abu Jahal Dia lupa bahwa dia akan dikembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau yang tadi Wa'amma man togo wa farol dunia Yang mendahulukan Kenikmatan dunia Daripada kenikmatan akhirat Orang yang mengikuti Hawa nafsunya tentu mendahulukan Dunia. Sebab orang Yang mengikuti perintah Allah Tentu harus menahan hawa Nafsunya bahkan mendahulukan Akhirat daripada Keduniaan. Nah ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang-orang yang mampu mengembangkan uh, dirinya uh, dan menahan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan surga. Wa amman khaf wa nafsa anil hawa fa Orang-orang yang mengakui kebesaran Allah, ketinggian posisinya. Uh, uh. dan menahan nafsu anil hawa menjauhkan hawa nafsu yang dilarang oleh Allah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang mengotori dirinya maka surga adalah tempatnya maka kita semuanya diwajibkan mensucikan diri kita zakka wa man sukseslah orang-orang yang mengembangkan Kejiwaannya Hawa nafsu ini dikembangkan tuh hal-hal yang positif Karena hawa nafsu bisa meningkatkan kita keharibaan Allah Tapi bisa menjadikan kita jatuh ke serendah-rendahnya manusia Maka kita mengharapkan puasa kita Dengan bacaan Quran kita Yang katanya Alquran adalah sifat unlimitisyudur, itu bisa menjadi obat penyakit hati, sehingga Alquran betul-betul bisa mensucikan hati kita dengan puasa kita menahan diri seluruh anggota tubuh kita, jadi bukan hanya mulut, tapi mata, telinga, ya kan? Apalagi tangan yang asik main iPad, ya kan? yang main apalagi perempuan mula-mula tanya bumbu lama-lama nyerempet ke yang lain lain mula-mula tak di sana ada baju lagi sel ya kan oh berapa duit murah Oh gua nggak punya duit suami gua pelit banget ah mulai kan tanpa sadar kita terseret kepada hal-hal yang sangat merugikan puasa kita dan juga mengotori hati kita Maka puasa kita niatkan Dengan ikhlas Untuk pembelajaran tahunan Supaya kita betul-betul bersih Suci Jauh dari takabur Sombong, pelit ujub, ria Ya kan? Banyak sekali penyakit hati Yang tanpa kita sadari Menggerogoti Amal soleh kita Mudah-mudahan Allah mendengar semua niat kita Mendengar semua doa kita yang sudah kita panjatkan bersama sehingga puasa kita betul-betul berhasil itu apa? menekan hawa nafsu kita sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa demikian saya maaf karena ibu-ibu besok katanya hari Senin baru cepat-cepat pulang kita bisa melanjutkan banyak-banyak saya cukupkan sekian Wassalamualaikum Wr wabarakatuh. Boleh uh, terima kasih Ibu Ustazah uh, Barangkali kita tanya jawab sebentar Buat Ibu-Ibu, barangkali ada pertanyaan Dipersilahkan uh, Terkait dengan tema yang disampaikan Ataupun ada hal yang lain yang ingin ditanyakan juga boleh Ada waktu sekitar 15 20 menit Silakan Ibu-Ibu Apakah ada yang ingin bertanya tentang puasa sudah tentang sudah malam atau karena sudah malam sudah cukup ya uh, sudah cukup hmm. eh, enggak kelihatan oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu sudah datang jauh-jauh kesini mengasih kita atau siapa? Sebagai kita di rantau ibu ya. Yang memang kebetulan juga kangen rambutan ini. Ini bu. Aneh ibu. berpendidikan sekali gitu sama mencapai meng, gelar doktor gitu kan um, apa maksudnya pengaruh apasan ibu buat generasi generasi bunda kita di sini gitu bu. Yeah. kan Alhamdulillah kita di sini ada uh, grup gitu kak grup all oh, day one juice ada juga yang a watch ya one week one juice gitu kak, bu nah bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat gitu jadi kan kita di sini uh, apalagi kalau misalnya kita masih sewa rumah gitu kan bu ya mahal sekali sewa rumahnya jadi kalau hanya satu orang yang kerja itu uh, susah juga bantu keluarga yang di Indonesia gitu jadi kita di sini mau nggak mau itu harus kerja lah suami dan istri gitu kan ada anak-anak jadi yang kalau misalnya ibu-ibu sama ibu menyeimbangkan ibu antara dunia dan akhirat dan juga kita sebagai wanita karir, juga sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai uh, anak menantu yang baik kan, anak yang baik buat orang tua gitu. bagaimana Bu menyeimbangkannya Bu? Okay. Terima kasih pertanyaannya alaikum warahmatullahi wabarakatuh perempuan memang tugasnya jauh lebih berat dari laki-laki kenapa? karena perempuan tugas utamanya memang selain membina dirinya menjadi anggota masyarakat yang baik, dimana saya tahu di sini semuanya belajar ya. Saya sebenarnya malu ngomong di sini. Ini sama juga menuang parfum di pabrik parfum ya, tapi karena tugas saya memang kesini memang disuruh begini ya, saya melaksanakan saja. Ya, problematika perempuan memang adalah ketika ingin meningkatkan potensi dirinya dan Bukan hanya untuk mencari uang sebenarnya, karir ya kan. Karena banyak orang-orang seperti saya, kalau saya enggak kerja, saya makan karena suami saya punya kerjaan. Tetapi anak saya kan sudah besar, sudah enggak ada di rumah. Saya mengapain? Suami saya juga sibuk ya. Daripada saya melamun di rumah atau saya ngrumpi ke sana kemari, ya saya memberi pencerahan. Ya maka tugas saya banyak. Saya anggota... MUI tadi saya sebutkan, tapi saya juga anggota MUI DKI Jakarta, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya anggota LPTQ, saya dewan hakim, saya dewa, dewan pengawas syariah, saya koresponden Radio Arab Saudi. Saya kemarin biasa ceramah Jumat di radio, tapi udah 8 tahun kemarin Januari saya off. Saya juga mengaji ibu-ibu hari Sabtu di masjid. Saya mengaji ibu-ibu hari Minggu di pengajian. Banyak ibu-ibu Tapi Alhamdulillah saya enjoy-enjoy aja. Ah Dengan begini banyak kesibukan, malah saya enggak terpikirkan dunia. Iya kan? Saya tidak memikirkan sekarang lagi model tas apa ya? Sekarang lagi baju apa ya? Enggak terpikirkan. Yang terpikirkan bagaimana setiap hari saya berdoa, Ya Allah hari ini mudah-mudahan ada penambahan amalku. Makanya secapek apapun kalau anak-anak datang diskusi tentang judul, misalnya kan ya S2, ya S1 biar sudah mau pulang, duduk lagi, ya kan? Kenapa? Kapan lagi aku memberi pencerahan? Umur kita enggak tahu, ya kan? Aa Jadi yang berkarya itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga, karena ketika Allah mengatakan wakul malu fasayarallahu amalakum wa rasul bekerjalah kalian Allah akan melihat hasil karyanya Rasul dan orang-orang mukmin, nggak ada di situ dibilang perempuan atau laki saja. nggak ada. Atau ketika para perempuan di Madinah datang kepada Nabi Ya Rasulullah, enak sekali laki-laki. Perang kalau meninggal mati syahid kalau menang dapat rampasan perang. Ya kan? O -o, bisa kemana-mana. Kami di perempuan, di rumah, jaga harta jaga anak. Kata awal Rasul Perempuan itu Kalau dia melaksanakan tugasnya Dengan baik dan taat kepada suaminya Pintu surga yang mana Boleh dia pilih untuk masuk surga Di Quran dikatakan Inilah udi'u'amala'amilim Minkum min zakarin au'unsa Wahuwa mu'min Allah tidak pernah menghilangkan amal soleh. Seorang pun dari Perempuan maupun laki-laki Disebut itu, kalau ibu kurang yakin Bahwa perempuan itu memang juga harus Berkarya inilah udi tapi ketidakikhlasan kita yang membuat hati kita tergoda gua harus ngurus anak gua harus sekolah gua harus kerja saya ibu di Kairo sekolah ngurus anak kerja suami saya di Sudan sekolahnya 9 tahun dia MA sama dokter saya di Kairo di Mesir saya kerja 8 9 tahun kurang 3 bulan Coba bayangin, tapi anak-anak Alhamdulillah, jadi mandiri. nggak perlu disuruh belajar. Karena kitanya ikhlas. Ketidakikhlasan yang buat kita gerutu. Padahal cara, kalau kita lihat bahwa itu semua adalah ladang keberkahan. Betul nggak Bu? Ladang. Emangnya kita memikirkan dunia melulu. Iya kan? Memikirkan dunia sampai kapan? dan apa hasil mengingatkan rumah. Pernah nggak mengingat bagaimana membina rumah di surga? Sudahkah kita mengingat tabungan untuk surga? Padahal semua amal saleh bisa menjadi tabungan surga. Memberi senyum sama orang sudah membuang mungkin ada sampah di depan rumah orang. Jangan kita malah buangin sampah ke depan rumah orang. Setuju? Banyak hal yang bisa kita lakukan Kalau kita kerjakan dengan ikhlas nggak capek Fatimah radhiallahu anha Dulu capek Karena Ali bukan keturunan Orang kaya Dia harus menumbuk gandum Dia harus memberi makan ternak Harus cari makan tangannya pada kapalan Tau nggak ibu kapalan? Bukan kapal betulan, kapalan Dia ngadu sama Rasulullah Ayahandanya Saya kecapean minta dicariin pembantu Rasul tidak mengkompori anaknya. Kalau orang sekarang, iya Bang, dasar Suamimu pelit. gak carain pembantu. Kasihan Bang, tidak diambil jarinya. Fatimah, gimana cara menghilangkan penat bekerja? Baca Subhanallah 33 kali. Baca Alhamdulillah 33 kali. Baca Allahu Akbar 33 kali. Nabi itu manusia agung. Gak mengkompori Anaknya melawan suaminya. Enggak memaki menantunya. Tapi diambil tangan anaknya, "Sini Nak. Ini cara Mal hilangkan penatmu dengan berzikir." Ah, kalau saya ke per ibu-ibu begitu. Saya jadi istri, jadi sopir pribadi, jadi ini, jadi ini pembantu enggak ada ibu-ibu bersyukur. Coba orang yang sakit udah nggak bisa bangun. Gak ngapa ngapain Kita masih punya tangan, kita masih punya kaki, kita masih punya mulut. Ya kan? Bersyukur masih ada sarana untuk mencari keberkahan dunia akhirat. Jangan mikirin mode melulu. Ibu kalau nggak percaya, itu tas saya, saya beli tahun berapa tuh, Bu? Tahun 99. Ibu, buka. Talingnya masih jadul. Saya nggak malu. Saya pakai. Ya. Gak usah pikirin, kita ini kayak HP. HP casingnya itu raga kita. Roh baterainya. Potensi kita adalah program HP. Semakin banyak program HP, semakin bernilai manusia itu. Banyak HP mahal, casingnya jelek, tebal, gendut, jelek, warnanya. Ya Coba HP-HP yang cukup warna-warni, ramping, panjang, tapi programnya tidak lengkap. Sekarang kita mau yang mana? bayang programnya lengkap? Yang mahal di sisi Allah? Apakah yang hanya casing? Casing bisa berubah. Badan kita juga bisa berubah. Ibu juga dulu langsing cantik. Sekarang dulu segini. Iya kan? Ini muka masih lumayan, besok udah krimpun. Iya kan? Tapi apa yang kita bawa? Kenapa saya mau jauh-jauh ke sini? Lagi saya juga heran, kok saya bukan orang terkenal disuruh kemari ya. Tapi, Tapi Alhamdulillah, memang cara Allah mempertemukan kita, mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Ya ibu ya, jadi jangan lagi mempeributkan, kita bisa membantu suami, Alhamdulillah. Kita memang enggak wajib mencari rezeki. Tapi kalau kita bisa, dan itu meningkatkan kesejahteraan keluarga, bangga enggak sih? Bangga dong, ya kan? Bukan berbangga untuk dipamerkan. Ya Allah, aku mampu dengan semua potensi yang kau berikan meningkatkan kesejahteraan keluargaku anakku ya kan? ah begitu perasaanlah yang membuat kita lelah atau tidak karena raga kita ini tunduk kepada niat baik kita niat ikhlas itu membuat raga kita nggak pernah kenal capek benar saya kadang pulang maghrib maghrib masih kerja lagi sampai jam 10 malam segalaapan udah dari kantor enggak? karena kan pegawai ya pakai pinjat print kurang-kurang nanti dibilang enggak ya kan ha -ha. tapi pandai-pandailah kita mencari celah ya e jadi syukuri semua kesempatan apalagi berada di kota yang modern ini jangan lupakan Tuhan jangan lupakan tujuan utama jangan hanyut dengan yang lain-lain ini berapa persen sih orang Indonesia yang bisa ke Sydney ini ke Melbourne berapa persen perlu disyukuri enggak perempuan berapa Persensi yang terdidik Ibu-ibu Tuhan kasih ilham Untuk maju, itu harus disyukuri Ada kesempatan Kemari disyukuri, didukung oleh Para suami, disyukuri ya? Kalau sudah syukur Segalanya, nggak ada lagi capek nggak ada lagi gerutu Hati kita bersih Ya kan, karena hati yang kotor Itu yang membuat kita Jadi pikirannya ngeres neras tau nggak, Bu? Rasa katawi itu ngeres ya kan? Macam-macam udah gitu setan deh menghiasi. Memang setan kerjanya menghiasi segala niat buruk kita ya. Ah mudah-mudahan kita semuanya nggak demikian. Saya yakin karena dengan keberadaan Ibu di sini mau salat segini lamanya itu sedang menunjukkan kualitas ketakwaan ibu, ibu semua. Semoga apa yang terlihat sama dengan yang tersirat. Amin ya ya. masih masih ada yang mau ditanyakan bu bisa mungkin satu masih ada lagi hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ibu ada satu yang saya ingin tanyakan bersama dengan tadi uh, ketak menuju ketakwaan wanita hmm. ya kita sebagai istri ini hmm, semuanya di sudah menjadi istri ya uh, itu sudah Menjadi satu yang delima yang sering terjadi ya Bu ya. Dilema apa delima? De, delima. Dilema. <laughs> Dilema. Dilema. Saya mau delima itu. <laughs> Saya juga delima. mau. Ya. Itu sering terjadi Bu ya. Uh, misalnya seperti bulan puasa. Kita sudah menjaga sedemikian rupa uh, emosi kita, menjaga hati kita dengan niat ingin bersih hari ini. Tapi kadang-kadang... Ada aja yang mengganggu, ini misalnya suami deh ya, ini dengan suami, terus misalnya kita belanja, kita udah udah baik-baik dari rumah, nanti ini itu mau marah uh, wanita itu katanya tidak boleh marah pada suami, tapi kenapa suami itu selalu mengganggu mengganggunya apa bu? Ya, saya nggak paham. keimanan Mencarek, kita, apa, apa diapain? Ah? ya kan? mengganggu keimanan kita. Gitu. dengan cara apa? ya misalnya, misalnya. misalnya bikin kita marah lah. apa bikin, yang ya. membuat ibu marah tuh apa? misalnya kalau kita belanja, ya uh, mau ini, padahal kita, <GAS> ini udah bukan planning kita sebenarnya, uh, <GAS> harus diturutin. atau apa sih misalnya yang bukan planning kita? misalnya, misalnya begini bu, uh. kita mau kan kalau Ibu, seorang ibu itu, istri itu, mau masak kita udah tahu ya Bu, apa yang kita mau beli untuk list-nya gitu. Tiba-tiba, ah, ah. dia mau ganti acara, ceritanya. ganti menu kita. Ah. E, udah yang itu aja. Ya, kita pengennya itu, kita pengennya ini. Ya. Ya. Atau, misalnya, di rumah. juga capek ya Bu, kita juga puasa seperti dia, loh kok dia mah enak-enakan biasanya, kok bisa tiduran di depan TV, sedangkan kita ya kan ya kan, itu, itu momen Bu ya kan uh, kalau kita kan udah harus beres-beresin makanan untuk anak, untuk belum lagi cucian belum lagi nanti, apalagi winter begini tahu-tahu jemuran, baru dijemurin hujan, tarik, eh kayaknya seperti enggak gitu. Yeah. Jadi itu yang bikin, kadang-kadang yeah. yeah. ini lagi puasa, yeah. gitu kan. Yeah. Tapi itu semua loh. Yeah. Mm -hmm. Semuanya begitu. Yeah. Bisa saya jawab, Bu? Ya, boleh Bu. Seharusnya kita sebagai seorang ibu bertanya dulu sama suami tiap hari, mau masak apa? Jangan kita juga yang memaksakan. Sekali-sekali kalau dia rubah kan enak. Laki-laki kan juga pengen menunjukkan kekuasaannya. Ya kan? Apalagi kalau itu dia kepingin makanan. Makanya kitanya jangan marah. Supaya enggak begitu tanya dulu kita mau ke pasar nanti mau makan apa. Kan gampang, Bu. Kita itu jadi sulit karena mempersulit. Cuman soal gitu masa ribut. Ya kan? Musayair asam dia musayair lo dia gampang, putar aja taruhin santen apa. Karena ibu pikirin jadi ah, jadi kenapa? Karena ada saling saling menguasai. Ini urusan gue. Itu urusan elu. Kalau saling menukar apa? Musyawarahkan. home tenam. biasakan hati kita enteng, menerima. Jadi jangan marah ya, Bu. Asat, yang kedua, kan kita bekerja. Kita bekerja. Jangan kita bekerja didikte orang. Jangan kita berkata didikte orang. Enak aja lu tidur, gua enggak. Biarin cucian basah no Ya yeah, kan? Eh, kalau Ibu mau mengajarkan suami, Ibu lagi sibuk masak, masak aja. Kalau dia tanya kok hujan basah, Sorry, saya nggak lihat, saya lupa. Kamu ada kan? Kau nggak gituin, Bu? Tapi jangan gerutu, iya. Cari cara. Dia jadi terpikir. Kan kulukum Mas Ulun, kulukum, rawin, kulukum rawin, kulukum Mas Ulun. Anak nangis, biarin. Ya sama, ngomel, Tenang aja masak anak dia. Kita marah itu karena kita merasa harus kamu, harus kamu. Ya. Coba deh, mulai besok hatinya ditenangin, dilapangin. Kerjakan apa yang mampu. Ya nggak mampu biarkan, Masa iya suami nggak bangun, itu karena ibu ngerjain semuanya, jadi dia nggak bang bangun bangun. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau ibu pinta perhatian atau yang tolong bang, ini lagi nu Mister Angus, pasti dia bangun. Tapi karena ibu berusaha lari sana lari sini lari sini, dia diam aja dia enak melihat uh, ada trik-triknya, juga. kan? Ada trik-triknya juga, Iya kan? Jadi dia kan manusia juga, ah? Eh, eh, jangan dibilang begitu, ibu. Kalau ibu minta, bu, kalau kita negatif thinking, nggak ada hasilnya. Allah aja marah kalau kita negatif thinking. Kerjakan apa yang bisa kita, ibu kelihatan mukanya aja mau apa? Meringis-ringis. Ah. Pakai trik, Ibu. Pakai trik. Laki-laki kan senang dirayu. Nah, Ibu marah melulu ya. Buka Ibu saja sudah kelihatan. Enggak, Bu. Enggak. positif thinking. Positif thinking. Anak-anak pun bisa di... siasati ibu sudah punya kesimpulan berat padahal anak-anak bukan mitra ibu mitra ibu suami anak-anak harus diservis iya, eh, tapi caranya, lagi-lagi caranya pembantu juga kalau kita tahu caranya dia jadi gira, meskipun kerja capek siapapun dia manusia biasa bu. mungkin ibu mintanya dengan Ah. <laughs> Mudah-mudahan suami ibu denger ya Mudah-mudahan suami ibu denger ya Ya, Saya pernah ibu Besok lebaran Biasanya kalau lebaran Tamu saya bonyolak Orang saya pesan sama suami Abis terawet tolong panggil mahasiswa Lima orang Enggak ah, usah katanya Terus saya sendiri masak, saya nggak minta tolong bu, saya ngiru sambil nangis. Dia ambil talenan, selesai dikerjain bu. Coba nggak ngomong sambil nangis, tamu banyak belum masak gimana ini, nggak ada ngomong apa apa. Dia ambil talenan, dia ambil pisau, apalagi lagi? apa lagi Caranya ibu laki-laki nggak -laki bisa dikerasin, dia anak Kecil Laki-laki <laughs> nah, itu anak kita yang nomor satu ya, ya? Mudah-mudahan Ibu Hari ini Ibu berubah dikit Soalnya saya lihat wajahnya udah menderita <laughs> Saya lihat wajah Ibu aja udah menderita Tanpa Ibu bilang Kerut-kerut wajah ibu sudah menunjukkan ibu menderita. Coba, Bu. Buang semua itu, Bu. Kerjakan yang ibu mampu. Jangan ibu menderita. Karena ibu, mama ini sendiri. Jadi dia tenang. Atau cara kita yang tidak baik. Anak-anak juga begitu. Yang mama sibuk. Kalau mama nggak kerjain, besok kita nggak ini. Mau gak dong? oma mah. Bisa. Cara... senyum, rayu, kalau udah selesai ngerjain, terima kasih yang ya saya udah ya udah tahu, saya nggak pakai mereta, mana mahasiswa siswa nggak ada, terus saya masak, ya nggak usah, malu ada tamu nggak ada apa-apa, ya udah ambil ya, nggak pakai, tapi dengan nangis, laki-laki nggak -laki bisa lihat air mata kita. Sudah susah Sudah susah hatinya ini Jadi nggak pahala Hilang pahalanya Hilang pahala Jaga amalan kita Jangan sampai hilang pahalanya Banyak sekali kita tidak terasa didikte Kalau itu kan didikte suami Ya ah. Iya, tapi kan dia di mendikte kita. Enggak, oh. tenang aja, pasti dia kerjain. Dulu saya saya masak, suami nyuci, yang perempuan cuci piring, yang laki nyedot, ya kan? selesai. Eh. Tapi kan bisa begitu ada caranya. Jangan bilang nggak ngaruh, nggak nempal, enggak ini. Itu namanya negatif thinking. Kayak orang berdoa. kalau kita berdoa tidak nak positif thinking. Enggak akan. Kita positif thinking pasti. Ketahu anak indah Husnizan nih Saya selalu pada positif. Positif thinkingnya hamba. Kalau kita udah mulai memberi kesimpulan, memberi stigma, ya enggak jadi, Bu. Ibu lihat saya gembira enggak sih? Capeknya bukan main nih. Ya kan? Dari kota ke kota. jalan-jalannya lain, semalam ceramah, jam 11 malam, wow, setengah empat udah ini udah kemari ya kan? tapi kelihatan capek gak? Alhamdulillah kita bisa jaga hati. Saya udah tua, tapi kata orang, awet muda saya nggak tahu, tapi yang saya rasakan apa? Jalankan semuanya dengan lelahi kencengin lelahi ta'alanya. Bersyukur kita lebih banyak pahalanya dari laki-laki. Betul gak? Kalau itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas hilang semua, iya kan? Kita doakan selalu, bu jangan menpaksa-paksa, bu, bu ini lagi bulan puasa, ini ini malam pertengahan Ramadan kita doakan semuanya tahu tanggung jawab. Kalau semua tahu tanggung jawab, ingetin Nabi, Nabi kan nggak pernah mau berdiam diri. Ketika sahabat masak, oh semua sudah pagi-pagi. Dia cari kayu bakar Di rumah juga gitu semua udah selesai Dia cari baju yang bolong-bolong Dia jahit uh -uh. Tapi lagi-lagi caranya ah, Mungkin cara yang pertama adalah Niat lelahi Semua kehidupan kita harus Dibingkai di dengan niat yang ikhlas Kalau sholat kan enda sholati Wa nusuki Wa mahyaya. Wah, mati. Udah pamungkas itu niatnya Sungguhnya sholatku Kenapa sholat disebutkan tersendiri Karena sholat itu penanda muslim Membedakan muslim yang kafir, sholat Ya kan Sholat silaturahmi kita dengan Allah Jadi sholat disebutkan lebih dulu Habis itu apa, wanusuki, semua amal ibadah Cuci piring amal ibadah gak bu Di rumah suami saya Soal taman, saya Tapi nggak saya ngerjain, manggil orang Mama itu Tapi enggak apa-apa, Bu. Tapi nggak apa-apa. Giliran belanja dia. Belanja dia. Saya paling serba tuh, pergi-pergi belanja, masuk-masuk ke pasar, ya. belanja dia. Kalau saya lagi, dia pernah dia bilang, "Mama, itu begitu nih jelek ini." ini, ini. Hah. Ini tugas laki-laki. Mama ngerjain udah untung. Ayah, sini kejoin kapur dia kan. Tapi kan ada bayaran orang bukan. Saya saya tinggal nunjuk-nunjuk doang. Iya kan? Suami saya orang-orang, Mama itu bukannya gelap itu deh silahkan atur sendiri ini tugasmu bukan tugas perempuan kabur dia <guluh> ya kan tapi saya ketawa saya nggak marah uh, saya juga nggak mau dia ngurusin taman karena pernah dia ngurusin taman pohon saya dibabat semua saya babat ini ya kan biar rapi ah ribut kan Mendingan ribut aku yang ngerjain aku panggil orang ya kan oh, kamu ribut kerjain caranya itu loh ya kan dan jangan nganggap itu beban. Lagi-lagi apa? Bersyukur kita masih bisa berfungsi. Coba kalau kita sudah tidak berfungsi. Ini berbeda loh dengan pandangan gender. Seorang Win loh, saya paham banget gender, jangan sangka saya enggak paham gender ya. Ya kan? Tapi saya sadar, gender pemikiran manusia, Al-Qur'an pemikiran Allah. Om um, saya 2003 sampai 2007 seminar gender melulu, ya kan? Tapi lama-kelamaan apa? Gender membawa kepada transgender, ya kan, kebablasan semua. Kita punya petunjuk yaitu Quran yang tidak pernah basi. Nah, sekali lagi jangan menyangka bahwa kerjaan kita semakin banyak itu kesal sama suami. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bersihkan hati kita semoga amal, niatkan buat supaya anakku ini, suamiku ini. Allah tidak akan menghilangkan pahala. Bu, kalau uang mau banyak-banyakan, masa amal nggak mau banyakkan Bu Kalau uang mau berebut, masa amal nggak mau berebut. Coba mulai sekarang, niat yang ikhlas, semakin banyak aku berbuat, semakin banyak pahalaku, semakin banyak tabunganku, semakin mantap imanku, ya Uh -uh. Semakin Allah beri kesehatan, orang banyak bergerak, sehat. Katsirul harakah, Ya kan? Jadi jangan lagi digoda setan. Enak aja gua capek, cucu piring, lo tidur tiduran. Enak aja gua bersihin taman loin. Terserah, terserah. Kamu kan bertanggung jawab terhadap mata. Kamu bertanggung jawab. Kamu berhadapan sama Allah. Aku bertugas sesuai dengan fungsiku. Uh -uh. Tapi kalau aku ikhlas, semua yang aku kerjakan jadi Pahala. Nanti semua keberkahan datang sendiri, Bu. Terutama anak. Kalau anak melihat ibunya, ikhlas. Anak nggak jauh dari anak kita. Iya kan? Maaf ya, Bu. Jangan marah sama saya. Ya. Kita baru bertemu kok udah ngomel-ngomel. Enggak ya? Ini pengalaman. Bukankah pandangan hidup kita itu kesan. Kesan dari semua yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita betul-betul jadi Imroh ah lahir batin lahirnya udah bagus batinnya lebih bagus nggak ada yang tahu kecuali Allah kalau insan wanahnuaklamu nafsuh wa Allah mengatakan telah kami ciptakan kamu semua dan kami tahu apa yang terbetik di hatimu jadi niat kita apa keselnya kita geramnya kita, Allah tahu walaupun enggak muncul, ya enggak dimalut, dan Allah lebih dekat dari urat nadi kita kalau kita sadari itu semua pokoknya kalau besok sudah mulai dengan niat ikhlas, tidak ada lagi didikte oleh suami ibu pasti akan lebih berbahagia mukanya lebih cerah, senyum bu manis sekali bu ya, ah sekian saja saya rasa sudah malam, cukup sekian Semua maaf lahir batin Saya bukan menggurui di sini. Ini semua kesan yang katanya ibu-ibu pengen melihat kesan saya. Nah, ini sudah saya lakukan. Tidak berbahaya. Orang mengatakan kaburamakan ya Allah antakulumala. Taufal. Alhamdulillah sudah saya kerjakan. Alhamdulillah Tuhan masih beri kesehatan sampai ke Australia yang saya enggak duga-duga ya. Tapi ini negara ke-17 yang saya kunjungi. Alhamdulillah. Ini hadiah bu dari Allah. Suami saya enggak dapat pergi kemana-mana. Saya udah 17 negara. Dari mana kalau bukan dari Allah? Terus Bu? Suami saya tuh yang sama juga dengan suami ibu kalian. Enggak kemana-mana. Ya kan? Malah kadang ikut saya. Tapi saya udah ke 17 negara. Dari mana, Bu? Dari Allah. Allah maha memberi. Wa man yattakillaha yajallahu makhraja. Wa man yattakillaha ya zukumin haithula ya Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa Jadikan hati kami lapang, bersih Jadikan hati kami selalu bisa menerima pencerahan Sehingga kami bisa menghadapmu, Ya Allah Dengan kalbim salim Hanya orang yang datang kepada Allah Dengan hati yang bersih, itulah yang masuk surga Wabillahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Terima kasih kepada Ustazah Faizah atas uh, tausiyahnya malam ini. Uh, waktunya sayang sekali sudah malam. Uh, Insyaallah nanti masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, walaupun mungkin nggak di sini, tapi di surau kita juga di baitul makmur, mungkin kalau tidak salah dan di tempat-tempat yang lain, Insyaallah nanti diinformasikan. Uh, kami, sekian dulu dari kami. Kalau apa ber bercerita dengan ibu-ibu pasti nggak ada habis-habisnya gitu ya, apalagi kalau udah urusannya curhat itu semua perasaannya sama deh uh, we have kesamaan uh, uh, uh, gitu ya uh, insyaallah kita lanjutkan lagi lain waktu uh, sekian dari kami dan saya kembalikan kepada mbak Nivi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bu sebelum pergi mungkin ada sedikit pinggisan dari awas, uh, so kenang-kenangan sedikit supaya ingat, silakan <laughs> Ringan Bu Insya Allah kenangan sedikit Jangan dilihat nilainya Bu Ini tanda cinta Ya mungkin mau foto bersama ibu-ibu silakan dengan Ustazah Faizah. Assalamualaikum Ibu-Ibu Bagi yang mau mendengarkan ceramah Lanjutan dengan Ustadzah Faizah Besok malam Di rumahnya Mbak Novi Chandra Sekalian buka puasa Silahkan di Malgrif Nanti saya update di itu deh InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh